Bapak t o n y selamat siang. Selamat siang. Komentar anda, Pak? Saya setuju dengan Bang Buyung ya. Karena gini loh,、uh, pemerintah ini harusnya bertindak cepat dalam berlarut-larut. Soalnya kalau di pansus itu, saya lihat tuh cuma, aduh, tuh semua anggota DPR cari-cari aja masalah yang nggak penting. Kayak semalam itu masih ramai banjunctak. Itu baru ngerasain ketemu orang pinter gitu.、Hmm. Jadi, saya ngerasa nih, pas n u itu tuh n o t i n g lah, itu n gak g usah cepat-cepat diberesin. Saya cuma bikin tanya deh sama anggota DPR yang lain. Kalau misalnya sampai n gak g di bailout itu s e n t u r i ya itu kalau m i s a l n y a gagal, apakah mereka mau jamin? Itu aja. Nah, sekarang kita kan kondisi udah oke,、okay, semua berjalan lancar. Jadi, jangan cari gara-gara karena kalah pemilu. Kelihatan banget, mbak, yang murni itu untuk bekerja sama yang murni cari gara-gara tuh kelihatan tuh ya kemarin seperti dari g o l k a r Semuanya itu sama, mukanya kayak maling semua Makasih、hmm. Baik, terima kasih Pak Salim, selamat siang Selamat siang Komentar Anda Pak Saya setuju sama p e n d a t、hmm. a n p n d a t a n g Bu Yung、hmm. Memang pemerintah harus t e g a s Dan kalau memang itu keputusan Untuk kepentingan ekonomi ya Harus d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n Dan komentar pertama tadi tentang Anggota DPR ya memang t u lah pekerjaan mereka ya、hmm. a d a a j a mencari-cari kesalahan orang dan、uh, cari popularitas、uh -huh. dan satu lagi menurut saya style presiden kita memang begitu cara dia berpolitik dan sebenarnya tidak semua orang mengerti gaya dan style dia tapi sesungguhnya dia seorang politikus yang cukup bodoh terima kasih baik terima kasih Bapak Agus selamat siang Pak Agus s i l a k a n Bapak komentar Anda siang, ya、okay. pertama saya ingin komentari dulu 私は大阪のプロジェクトで、私はトで、私は大阪のプロジェクトで、私は大阪のプロジェククトで、私は大大阪のプロジェクトで、私は大 a p a tidak keras dan sebagainya gitu Oke,、okay. uh, barangkali itu sebuah catatan saja bagi selaku penasihat presiden Bang Adnan tidak begitu setamerta terluasa seperti dulu menyampaikan apa ide-idenya ke masyarakat、hmm. Itu tanggapan pertama ya, Kemudian tentang senturi ini memang semestinya lah、uh, Pansus ini dibiarkan saja Tidak perlu d i u j a t dulu, karena memang Semua kita bekerja untuk bangsa ini Untuk、uh, Perubahan yang lebih baik Begitu, jadi Kawan-kawan、uh, kita yang Para pendengar pasal FM dan Masyarakat secara keseluruhan Kita harapkan, kita sabar dululah g Nah nanti akan terungkap Sejauh mana, dan mana yang benar Dan memang kalau benar Bahwa a、uh, Pasti teman dari b a n Arlan b u y u n Nasution kepada Presiden ya. harus dihandle.、Hmm. nanti kan pansus e t e l a h selesai kan, lalu kemana k a i t a t u n g g u saja, nah, kita, kita lihat ini apa b s membenai diri kita terima kasih Pak Agus d a Bapak Thomas Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah menunggu Bapak silakan.、Ya. Jadi mengenai pernyataan. Bang Bu Yong itu memang Presiden harus memberikan p i d a t o yang jelas kepada rakyat bahwa tindakan yang diambil itu memang untuk penyelamatan ekonomi kita yang sudah kita rasakan sekarang saat ini lebih baik daripada negara lain.、Ya. Jadi kalau Presiden jelas mengambil alih bahwa tindakan tersebut dibenarkan untuk membel out century supaya negara kita Ekonominya terjaga. Masalah dana itu kemana, itu kan sudah jelas. PPATK alirannya kemana-mana. Bahkan ada nama-nama yang mirip dengan pejabat negara kita. Tetapi setelah dikonfrontir, bukan ke mereka. Jadi Pansus ini kalau muter-muter mencari alasan, kenapa m a r Silam datang, kenapa Sir Mulani, Uh, tidak tahu data-data b a i Itu bukan alasan Yang penting tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi kita Jadi kalau mencari-cari kesalahan Seperti Pansu sekarang s ini Rasanya buang-buang energi Buang-buang tenaga Itu saja ya, baik. Terima kasih Ibu Wati selamat siang Silahkan Ibu Memang harus dibantu ya Waktu p e n y e l a m a t k a n Tapi kalau kita mau kasih komentar d e n g e r baik-baik di sidang itu k a s a begitu besar サマシアン、ウィビショナ Indonesia udah dikasih hak penuh, jadi presiden gak perlu, nirahul、ah, jawab jadi bangsa Indonesia jangan orangnya cepat lupa gitu loh bang Indonesia udah dikasih hak penuh jadi m e m b a n t u k a n gitu, apa yang baik untuk negara, i n i b u k a n dikit-dikit ke presiden lagi jadi omongan Ananduyo itu mau s a didengerin aja ya, ya terima kasih Ibu Wibisono silahkan Pak Suwadi komentarnya 私はそれを使って、私たそれを使って、私はそれを使って、私はそれを使って、私はそれを使って、私はそれを使って、私はそれを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、 トリコワンとフリモリアニ、ハニャアナムラトスチュプルミリアサジャーカタニアサカタピディ、マッアブサンパイアナムトリリオン、アナムコマトジュトリオン。イディ、トマサラニアアパッ、センガバニアティムルカグラグラグ g ン、ジ g ンジャン、メマンパラワイトウ、アデア、サンディカサンディカタタンオラン、カパティパティアンカパニアパラワク a ユトウ、センガン、イディアパカムキ g a k Tidak tahu saya k i ィ a n ジュ sekarang ini. maka n gak g heran, ini perlu ketegasan dari Pak SBY partai-partai mana juga yang m e r a p a p a t sepul u kita lihat di Pantus di DPR itu sepertinya dagelan aja, kita lihat itu apa yang mereka persoalkan, terima kasih iya, terima kasih Pak Suwadi, Ibu y a n i s i l a k a n iya, kalau menurut saya Pak, sebenarnya itu satu intinya itu satu t u harus h jujur ya Pak ya. jadi kalau Presiden itu sebenarnya kan harus adil, kita sudah tahu gitu harusnya dia semuanya harus ditanggulang, di dia harus Nasio、oh, ini gitu, jadi yang satu tuh jujur aja pak. Jadi di sini tuh orang pemimpin-pemimpin itu takut sama orang sendiri, nggak takut sama yang di atas gitu loh. Jadi takut sama manusianya sendiri. Harusnya kan orang tuh takut orang kan l a u udah bohong itu kan itu dosa kan pak ya. Jadi ya itulah intinya orang hidup itu harus jujur atau gitu aja. Iya, terima kasih ibu Yani. Harus jujur. Silakan h Pak Henry komentarnya. s a m a t siang, Pak. s i a n Ya presiden nggak penting itu Pak, yang penting kan Bank Indonesia gubernurnya ada tanggung jawab yang lalu atau Menteri Keuangannya, menurut saya Menteri Keuangannya udah betul itu kan k e k u a t a n mereka itu untuk m u t u s y a n mereka lebih tahu dan kalau Menteri Keuangan yang nggak bersih dia nggak berani waktu f o k a l di ハローパンです。 disimpan di satu bank ya kalau gak ada yang mau ngaku dan gak bisa m e n y e s a s a y kan kembalikan saja uang itu ke bank BI ya begitu repot benar sih pak saya dengar saya baca-baca kata uang itu ada ada disimpan di satu bank kalau memang gak ada yang ngaku dan gak bisa menyesal kembalikan aja uangnya pak ke BI ya makasih pak ya terima kasih pak <tuh. <tuh. pak Tony s i l a k a n dengan komentar Anda ya selamat siang siang Kita mestinya bangga Memiliki presiden seperti SBY Yang seorang jenderal Di mata dunia juga dipandang gitu ya. Dan untuk mengambil keputusan Memang t <tuh> i d a k mudah Banyak orang yang memang Meremehkan dan sebagainya <tuh> Tapi bagi Mengatur sekian banyak Orang Dan juga keuangan yang begitu rumit Ya itu tidak Tidak, tidak bukan hal yang Uh, gampang ya, jadi pernyataan Pak Adnan sebetulnya tidak perlu ditanggapi, tapi diselesaikan aja. Saya cukup ingin pansus ini bisa, bisa、uh, menggerakkan sesuatu yang positif, Pak. Itu a j a Pak. Iya, terima kasih Pak Tony. Pak Tony, berikutnya selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Pak dengan komentarnya. Ya, menurut saya, b a g a i m a n a s u r u h Bertanggung jawab. Nah, sasaran tembaknya beli ya, Oke. a n semua ini di... Diarahkan sedemikian rupa supaya kabinet sekarang ini turut. Ini kan semua urusan politik bawah. Jadi yang bersuara paling v o k a l itu sebenarnya pengen ngomong. Lihatlah saya sedang b e r k e l u a r k e l u a r Pilihlah saya. Saya kepengen sedudukan. Itu intinya kan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Tony. Pak Nanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. s s a l a m untuk para pendengar. Memang Bank Senturi itu kecil, tapi keadaannya waktu itu lagi krisis. Terutama saham bakri anjok lagi 8.000 jadi 1.000 perak, memang itu parah global. Menurut saya kalau nggak ditutup memang terjadi ras banget. Cuman kalau memang ada aliran Bank Senturi masuk ke SBE, dunia kurat memang hancur lah mungkin p e p e r l u a n dan SBE. g i t u Memang waktu itu kalau nggak ditutup parah sekali. Memang benar-benar krisis dunia waktu itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nanang. Pak Bobi s i l a k a n dengan komentar a n d ya. Komentar saya benar, Pak SBY itu harus cepat ambil tindakan. Yang saya sih ambil positifnya aja, Pak Bang Buyung ngomong begitu maksudnya supaya cepatlah. Karena ber, berlarut-larut seperti ini investor pun masih radar agu. Berapa hari ini tanggapnya itu lagi ngajak. Nah kalau DPR itu sendiri saya rasa mereka tidak pada substansinya ya. Seperti kemarin itu Pak Marsilam yang diusut cuman masalah status dia sebagai narasumber atau sebagai utusan presiden. Para lucu banget kalau presiden memang mau ikut campur, gak perlu l e a t p a Marsilam disuruh datang ke sana langsung aja t a l e p a n Sri Mulyani kasih tau e、eh, g o mau gini, gini gini ya lu a r u j a l a n y a n ke sini tuh ngapain suruh p a Marsilam justru DPR ini b e n a r b e n a r gak asustasi n cari gara-gara, cari orang punya kesalahan dan itu akhirnya gak ada gunanya, makasih Selamat sore Pak Alam Syah Selamat sore Bu Ya s i l a k a n Menurut saya Bu ya Adnan Bupi Nasudan tidak salah a d a benarnya やきかりあがきゃ、ピンたらこ、あんごたパンツ。たらびか、えに、かんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーてかんぱーて i t u lagu terima kasih、bu. selamat sore, Pak Hari. Sore, silakan Pak Hari. Kalau saya lihat sebagai orang awam, presiden kita ini sedang mengada, melakukan pembiaran nasional. Itu saja komentar saya.、Hmm. Pak Yusuf, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Silakan Pak Yusuf. Ya, kalau saya mengikuti di t v di koran.、Uh, Menurut saya loh Prosesnya terlalu bertele-tele Sebetulnya aliran dana Kalau diberani dibuka Semua sudah jelas dan selesai itu Cuman untuk membukanya itu Caranya bagaimana ya saya ini Nggak n g a r p i n g dan nggak bisa s e b e t u l n y a aliran dana Itu kan ada yang megang kuncinya Kemana lari dananya Siapa yang terima, siapa yang kirim Kan sudah jelas Sebetulnya jadi di パチパニャンレバービキノランビングああ、いや、すいや、ジャパンディタタナタナレバン a ユウ、o アドラ パンチトラーや、ポリティパンチトラー、テキタタタンタタン、パゲパミンピン、レポブリッピアタオプラザフォンや、テキタタタ。サルトミー、カマシュワタンアバフォー、ヤ、イ、サトナガラ、サトピンダタンやディアンビル、イトウ、ウトラー、ディプロパン、トマティ、パンチトゥ、タングジャワ、ヤ、イトハン、イキラフォーパンディ、テキタアニャ、 Uh, lempar batu sembunyi tangan ini yang gak benar begitu ya. jadi norma-norma、uh, uh, kita sebagai bangsa negara yang besar sebagai negara Pancasila kalau kita mengingat Pancasila beliau yang menjadi pejabat setingkat angi pasti pernah menerima pendidikan B4、ya. jadi sikap-sikap seperti yang tidak berani dan seperti itu saya rasa itu seperti m e n p a n c a s i l a lain、ya. jadi tidak mempunyai kecintaan terhadap negara dan bangsa tidak bertanggung jawab jadi harusnya a p a yang dilakukan itu berani diungkapkan dengan benar dan kemudian toh、so, kalau ada satu kesalahan artinya bukan harus、uh, diinvest pas t i a dipilih 60 r a k y a t Indonesia、ya. jadi、uh, apa yang dia lakukan dalam kondisi yang terpaksa seandainya dan dia bisa mempertanggungjawab ya rakyat harus menerima legowo begitu tidak seperti sekarang jadi sepertinya panjang gitu ceritanya Itu aja mbak, terima kasih Ya terima kasih mbak. mbak, Pak Ferry Ya halo Silahkan mbak Iya kalau saya bilang sih memang、uh, secara idealnya Omongannya Bu Adnan n a s i t i a n itu memang benar Idealnya memang seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab Terhadap k e b i j a k a n yang dibuat oleh anak buahnya Tapi kan kita m a s i h lihat garis besar n y a ini Kalau masalahnya politik kita ini kotor sekali gitu Politik-politik kita, politikus-politikus kita ini Ya Uh, terlihatlah dari dari dari cara-cara anggota-anggota di p a n t u s yang yang menyebar saksi-saksinya yang sengaja dihubung-hubungkan dengan sb sekarang sih mungkin dia bilang g a k apa-apa bertanggung jawab aja tapi nanti begitu sb bilang saya bertanggung jawab langsung dikejar berusaha di i m p i a nah itu kan politik politik yang yang yang sebenarnya tidak ややんきなバッグと言うと、やや ya, ya,、いつんげていけらんやもんきん、パエスビー、ギトや、かまいまん、だリテ m キター、ポリコシーター、バッグ、で、お力のマインフェア、やもんきん、で、フェア、ギト、ダキタニア、や、もともはだ、ピポリティコス、ポリコス、バティニア、マンガマオ、や、キタギト、ハロスピンタ、ピンタ、ギト、ギト、ア、ギト、ア、ギト、ア、